Nasallallahu barakatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Bi kullil hadatin abada. Adadani amillahi wa afdali. Allahumma akrimna bi fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi waftah lana Abu Abu Rahmatik Wanshur Alina Hikmatik Ya Rahman Rahim Allahumma inna nas'aluka Fahman Nabiyyin Wahidul Mursalin, Wa Ilham al-Malaikat al-Muqarrabin Allahumma bil-ilmi Wa zayyinna bil-hilmi Wa akrimna bil-taqwa Wa jammilna bil-afiyyah Ya Rahman Rahim Rabbana Atina Min ladunka rahmah wa'alimna min ladunka ilmah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Shalallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa wali wali dan wali wali dan wali wali dan wali wali dan wali wali dan al wali dan wali wali dan wali wali dan wali wali dan wali wali dan aina aslan ammal ayn ammal ayn fa inna ma khulqat laka litahtadiya biha fi dhulumati wa tasta'ina biha fil hajati wa tandura biha ila aja'ibi malakutil ardi wasamawati wa ta'tabira bima fiha minal ayat Adapun mata daripada anggota yang 7 itu Allah menciptakan mata tersebut hanyalah untuk supaya kamu mendapatkan petunjuk dengannya di saat berada dalam kegelapan dan membantumu di dalam menggapai segala hajat dan kamu gunakan kedua mata itu untuk melihat kepada keajaiban ciptaan Allah akan bumi ini maupun langit Dan hendaknya Engkau mengambil pelajaran Bima fiha Dengan keaja keajaiban-keajaiban yang ada di antara bumi dan langit Minal ayat daripada tanda-tanda yang menunjukkan yang sangat jelas akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi hendaknya kita gunakan mata yang Allah berikan dan anugerahkan untuk kita semuanya itu untuk hal-hal yang sifatnya positif dan konstruktif untuk keimanan kita untuk menambah ketakwaan kita untuk membangun kepribadian kita yang kokoh sesuai dengan keinginannya bagaimana caranya dengan kita mengambil ibrah mengambil pelajaran dengan apa yang kita lihat karena dalam satu menit saja berapa macam Sasaran pandangan kita Berapa macam warna Berapa macam benda Berapa macam manusia Berapa macam hewan Berapa macam hal-hal yang kita itu kalau memikirkannya Kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar KeranaNya Allah Taala memberikan suatu gambaran-gambaran yang sebetulnya gambaran itu seharusnya kita yang mencari tanpa Allah menggambarkan, tapi karena rahmatnya Allah Swt kepada hambanya supaya lebih mudah kita itu mencernanya maka Allah gambarkan bagaimana cara bertafakkur Bagaimana cara kita itu memetik suatu pelajaran daripada ciptaan-ciptaannya yang sangat agung? Tapi subhanallah sudah dipermudah, sudah digambarkan, tinggal dibaca dan direnungkan tapi kita tidak melaksanakannya. Oleh karenanya di sini di, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala akan bumi ini dan juga langit di atas. Wahtilafil <tuh> lail wan hari. Perbedaan yang ada di antara malam dan siang. Pertama disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita akan berbicara tentang keanehan yang terjadi di langit dan bumi, maka seratus buku pun tidak mungkin akan memuatnya. Dari saking banyaknya, dari saking banyak tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus dipikirkan gitu lah. Jadi mata itu diciptakan oleh Allah Taala untuk itu. Coba lihat tuh, langit, sedemikian megahnya. Dengan dihiasi dengan Bintang-bintang gemintang Yang ada di atas sana Yang begitu banyak Kemudian ada matahari Dan bulan Yang semuanya itu Tidak mungkin Adanya tanpa pencipta Sama halnya seperti kalau Sumpama kita berada di gurun pasir Tiba-tiba kita melihat Ada sebuah kema yang tertancap di tengah gurun pasir. Begitu kita melihat kemah itu. Yang terpikirkan oleh kita siapa gerangan yang tinggal di dalamnya. Yang membuatnya. Kapan membuatnya. Apa yang ada di dalamnya. ah itu semua kan menunjukkan akan sesuatu. Kenapa ciptaan Allah Ta'ala ini tidak memberi tanda kepada kita semuanya. Bahwasanya segala sesuatu yang kita pandang di atas sana. Itu merupakan sebuah tanda, bahwasanya di situ ada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahuwataala. Nggak mungkin yang namanya kemah itu langsung ada di gurun pasir itu. Siapa yang bawanya? Siapa yang menancapkannya? Siapa yang mengaturnya sehingga sedemikian rupa dia terbangun di atas gurun pasir? Nggak mungkin. Oh nggak ada sendiri, nggak mungkin. Ada sendiri. Nah, berarti kan kita harus tahu. Kira-kira siapa yang bangun kemah di situ. Berapa orang kira-kira yang ada di dalamnya. Kok sekarang enggak ada orang ya di sini. Itu kan membutuhkan sebuah penelitian. Penelitian yang dimasukkan di sini itu adalah tafakkur. Coba lihat di atas sana. Berapa juta bahkan miliaran planet yang ada di atas sana. Tapi subhanallah. Tidak ada yang kemudian lepas talinya, kalau ada talinya. Atau habis minyaknya, seperti di dunia ini. Sehingga tidak hidup lagi. Tidak memberikan sebuah penerangan lagi. Sehingga tidak tampak dari bumi dalam keadaan gemerlap. Atau bahkan mungkin jatuh, karena lepas dari pegangan yang sudah memegangnya misalnya kalau dipegang. Kalau seumpama planet ada di sana jatuh ke bumi kan habis kita dah. Sebelum jatuh di bawahnya masih ada planet lagi. Sampingnya ada planet, planet. Akhirnya kiamat. Jangan-jangan kiamat. Karena planet yang ada di sana itu lebih besar daripada dunia berkali lipat. Jadi kalau sudah jatuh ya habis nah itu semua kan menunjukkan bahwasanya subhanallah kalau bukan karena Allah Taala tidak mungkin itu semuanya akan terlaksana. Kenapa? Ciptaan manusia itu loh, handphone, jam malam harus dicek. Kalau sudah lobat ngeceknya dua kali, bisa lagi tiga kali, empat kali, apalagi handphonenya jadul. Iya kan? Nah itu ciptaan manusia. Tak ceritakan Allah Subhanallah. Coba lihat manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang ada di pondok putri ini yang semuanya cantik cantik nih. Dan kok bisa lain lain? Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Ya walaupun pesek tapi kan cantik, gitu lah. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus ada giginya yang rapi ada yang merongos ada yang kupingnya caplang ada yang hah? Hmm. bukan caplang ya berbeda-beda beraneka ragam tapi herannya yang keluar kok sama warnanya iya kan warnanya sama makannya beda-beda keluarnya sama saya ah, ini kan Subhanallah, artinya apa? Allah yang menciptakan ini semuanya, Allah yang menggerakkan. Gak ada satupun di antara manusia yang ada yang ada di Pondok Putri aja yang 1750 ini, yang kemudian wajahnya sama, nggak ada, nggak ada yang sama. Walaupun anak kembar di sini ada berapa kembar, tapi nggak ada yang sama. Ada rambutnya yang nggak sama, ada kulitnya yang nggak sama, ada tahi lalatnya yang nggak sama. Subhanallah. itu. Ciptaan Allah. Dan semuanya dalam keadaan sempurna. Itulah mata digunakan untuk itu. Jadi Allah Taala ciptakan mata itu untuk supaya kita gunakan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Lalu kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an sebutkan dan diajarkan oleh Allah Taala bagaimana cara kita itu bertafakur. Wah tilafi layli wan nahari Perbedaan antara malam dan siang Jangan kamu katakan Siang dan malam masa beda Sar? Ya jelas sama dong Ah Yang bilang sama itu berarti Kurang waras lah gitu. Bilang gila kan terlalu kasar gitu. Kenapa saya bilang kurang waras Karena ada temannya Di rumah sakit jiwa porong Yang bercerita Ada orang bercerita. Dia itu penjaga rumah sakit jiwa porong. Temannya yang di porong situ cerita. Gitu lah. Ada orang gila lagi baca koran. Tapi sayangnya korannya dibaca dalam karna terbalik. Serius dia bacanya. Kayak ngerti-ngerti sambil ngangguk-ngangguk. Tiba-tiba datang orang gila lainnya. Lalu dia berkata padanya, Pak, saya mau tanya, silahkan. Sekarang ini siang apa malam? katanya. Kata orang gila yang duduk, eh maaf, saya bukan orang sini. Ah, nah. Jadi, artinya apa? kalau mengatakan bahwasannya siang malam sama, nah sama seperti orang ini. Jadi siang dan malam beda. Apa yang bedakan? Kalau siang itu terang, malam, gelap siang itu kita semangat untuk ngapain aja semangat malam kita nah. siang orang itu beraktivitas malam mereka perbedaan yang semacam itu siapa yang meletakkan? Allah coba diganti siang waktunya tidur malam waktunya beraktivitas kira-kira gimana yang terjadi? kacau nggak bakalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah banyak penyakit karena dipaksakan. Kenapa? Memang Allah taala menentukan malam itu adalah untuk istirahat. Makanya digelapkan lampunya. Oleh karenanya kalau tidur lebih baik dimatikan lampunya. Kenapa? Cepat tidurnya. Sesuai dengan Allah taala menjadikan malam itu adalah waktu yang gelap karena waktunya tidur. Bahkan gelapnya itu dari jam berapa? Dari mulai masuk Isya sudah gelap. Artinya apa? Habis Isya, salat Isya tidur. Nah, gitu. Kita kan enggak. Masih melihat berapa sinetron dulu. Nah ini. Dipaksakan. Karena dipaksakan, enggak sesuai dengan yang diinginkan Allah Ta'ala sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah salat Isya, mereka tidur. Nanti jam 1, jam 2 mereka bangun. Sampai subuh kalau so, kita tidak, tidak, habis isya itu kalau kita berbicara, ngobrol, itu hukumnya apa? makruh baru tahu kan? atau tidak mau tahu? Nah. makruh hukumnya kenapa? udah gelap udah gelap. nah tapi kita paksakan ada lampu dengan tujuan kita bisa menambah aktivitas kita, silahkan, tapi jangan sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu negatif ia akan menambah kepayahan dan kesengsaraan kita. Nah itu. Kemudian, wulfihi Allah Ta'ala jadi filbah ribi faunnas. Kita lihat, sampan-sampan, perahu-perahu, kapal-kapal yang besar yang berlayar yang di atas laut itu kok bisa mereka di jalan enggak tenggelam siapa yang memberikan ilmu pembuatan daripada kapal supaya bisa jalan di atas laut Allah jadi itu semuanya itu adalah sesuatu kenapa kok papan bisa kalau semua menjadikan satu kemudian tidak ada yang bocor maka dia itu bisa jalan di atas laut siapa yang membuat kayu seperti itu jadi semuanya itu Allah Taala Gak mampu manusia itu yang untuk mengungkapkannya itu gak mampu. Fem. Nah itu semua itu mengambil sebuah fikrah sebuah penelitian. Oh ya. Yeah. Berarti semuanya itu atas dasar anugerah daripada Allah Swt. Tambah imannya, tambah takwanya. Karena apa? Sesuatu yang dipandang itu bermanfaat untuknya. Ini loh mata diciptakan Allah Taala untuk itu. Terus? Waa Anzaalillahumina Samaa'imin Ma'ain, fahiah bihi Al Ardo ba'da mautiha. Masih ingat tidak? Kadang-kadang lapangan kita di lapangan raci itu, sekarang kan lagi hijau warnanya. Kenapa? Lagi musim hujan. Nanti empat bulan lagi itu kuning semuanya mati enggak ada lagi, enggak ada hijaunya sama sekali enggak ada. Mati. Turun hujan langsung hijau lagi. Nah, ini artinya. Fa ahyabil ardh ba'da mautiha. Padahal mati tadi rumputnya itu. Kena air hujan hidup. Kadang-kadang ada sebuah sungai dari saking keringnya itu sampai habis. Tidak ada airnya sama sekali. Dipastikan ikan-ikan itu kan pada mati. Begitu ada airnya lagi. Subhanallah masih ada sisa-sisa telur-telur yang dulu itu hidup lagi. Kenapa? Air. وَجَعْنَا مِنَ الْمَا إِكُلَّا شَيْءٍ هَيْ <حَي> Jadi kami, jad kami jadikan dengan air itu semuanya hidup. Telur-telur yang tersimpan itu hidup. Rumput asalkan ada akarnya Hidup Oleh karena kan, kalau kita itu berada di haram Dilarang untuk mencabut Segala tumbuh-tumbuhan Kecuali yang dikecualikan Walaupun kering, walaupun kering Kalau harus, kalau sudah kering Maka dipotong saja, jangan dicabut Sampai ke akar-akarnya, karena apa Ketika turun hujan nanti, dia akan tumbuh lagi Nah itu kan siapa yang mengatur ini semuanya Kok bisa semacam ini, Allah Karena jadi harusnya yang semacam ini menjadi pandangan mata kita untuk kita mengambil ibrah. Wabas tafiyah mukulidabatin, watasri firriyahi, wabas tafiyah mukulidabah. Kemudian yang tumbuh itu dimakan oleh binatang melata, bermanfaat untuk mereka, kuat badan mereka, bisa membantu manusia. Watasri firriyah angin yang bertiup jangan kalian anggap bahwa angin yang bertiup itu tidak ada manfaatnya kalau enggak ada angin yang bertiup enggak ada oksigennya sama seperti kenapa yang namanya air itu di akuarium itu ada pendorongnya supaya air itu bergerak kenapa supaya keluar oksigennya Nah, begitu pula angin yang berteriob ini Untuk apa? Menciptakan Oksigen di tempat itu Sehingga kita bisa ber, bernafas Siapa yang menciptakan itu semuanya? Jangan anggap bahwasannya Semua tiupan angin itu Deruan angin itu Kemudian tidak bermanfaat. bermanfaat Tapi bermanfaat sesuai dengan Perintah Allah Bukan bermanfaat seperti yang kita inginkan Karena yang punya keinginan Adalah Allah Artinya punya keinginan dan harus terlaksana Kalau punya keinginan yang tidak terlaksana Itu adalah manusia nah, Tapi yang pasti adalah Segala macam ketentuan Allah Itulah yang terbaik Yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut kita Oleh kerana kita ambil Satu contoh seperti Anaknya Ustaz ini, Abdurrahman Ini Abdurrahman Tadi Mengambil pisau lalu dia tancapkan ke sebuah buah semangka pem nah. langsung Ustaz ambil mau apa? mau dibuka bi, ya biar Abiyah bukain dia maksa-maksa mau gunain pisau itu Ustaz gak boleh kalau Ustaz biarkan, itu berarti Ustaz tidak sayang pem sehingga apa? Berapa banyak anak kecil Yang ketika bermain dengan suatu alat Dan benda yang berbahaya Tidak dijaga oleh orang tuanya Akhirnya Ada di antara mereka yang tertabrak Kereta Ada di antara mereka yang terpotong dengan pisau Ada di antara mereka yang Bahkan Tangannya itu ke blender Gitu loh Nah, dia tak faham. Dia pikir mau ambil apa? Namanya anak kecil dimasukkannya habis tangannya. Yang ada darah kemudian sebagian daripada potongan tangannya di dalam. Nah, so umpama ibunya itu melihat sebelumnya, kemudian dia yang sendiri bisa. Karena anak kecil itu kan serba meniru apa yang dilihat orang tua itu di, diikuti sama dia. Nah, sehingga Ketika dia itu menghidupkan blender, dia tahu oh, itu berarti hidup. Nah, dia pelajar. Sehingga ketika dia itu dekup, hidup, dia penasaran kok muter-muter gitu. Dia ingin, dia pikir seperti kupu-kupu kali. Itulah. Kenapa? Dia tidak tahu. Tapi misalnya, kita marahi. Jangan. Tidak apa-apa. Dia maksa. Kita marahi, kita pukul misalnya. Sehingga apa dia tidak jadi masukkan tangannya ke dalam Yang terjadi apa? Tangannya selamat Kalau seumpama dia tahu Maksud dan tujuan ayahnya itu Meletakkan tangannya di situ Dilarang karena membahayakan dia Dan sekarang dia tahu Ternyata ada orang yang tidak dilarang Tidak dijaga oleh orang tuanya Akhirnya dimasukkan tangannya habis Jadi jemarinya yang lima itu Kira-kira dia bersyukur tidak? Ah itu yang akan terjadi pada kita. Itu yang terjadi pada kita. Kamu tak tahu. Dikasih orang tua yang kiri. Tahu kiri? Tak punya. Dikasih orang tua yang keras. Dikasih suami yang tidak baik. Jangan ngeluh. Jangan nelo. Allah lebih sayang kepada kita melebihi daripada kita sendiri pada kita. Tau kan sayangnya Nabi kepada umatnya? Luar biasa kan? Sampai nyawanya pun dikorbankan untuk umatnya. Hanya satu Nabi Muhammad punya nyawa. Tapi beliau bersedia untuk mengorbankannya untuk umatnya. Berisahin cintanya kepada umatnya. Tapi ternyata cinta yang dirasakan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya itu adalah di antara pecahan cinta yang Allah turunkan satu daripada seratus cinta. Satu daripada seratus rahmat. Masih ada di dalam diri Allah Ta'ala itu 99 cinta. 99 rahmat jadi turunkan di bumi ini sehingga Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Sehingga orang tua sayang kepada anaknya. Sehingga seorang suami sayang kepada istrinya sehingga orang tua itu menyayangi kepada saudaranya, anaknya, handai hendaitolanya, semuanya itu adalah sayang yang Allah turunkan satu masih ada 99. Lalu kamu katakan bahwa Allah taala tidak sayang. Nah jadi persamaannya itu kalau semua kita melihat ya Allah ini orang baik kenapa dibokol sih? Oleh karenanya pernah ada suatu kejadian di mana ada orang yang datang kepada seorang kiai untuk tujuan ingin belajar ismullahi'l-a'dam tahu kan ismullahi'l-a'dam ismullahi'l-a'dam itu adalah se-asma daripada asma'nya Allah Ta'ala kalau kita memohon kepadanya dengan nama tersebut apapun yang kita minta pasti dikabulkan datang Orang itu kepada kiai ini. kata dia, kata kiai tersebut kepada orang itu. Tidak mudah belajar ismatullah al-adham. Kamu harus siap mempunyai sifat-sifat yang mulia. Dohir maupun batin. Kamu harus diuji dulu. Kalau kamu sudah siap, baru aku ajarkan. Kalau kamu tidak siap, tidak bisa aku ajarkan padamu. Karena ini adalah sebuah amanat. Ilmu itu adalah sebuah amanat. Hendaknya ilmu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang yang ahlinya, kalau bukan ahlinya jangan. Misalnya apa? Kita membicara masalah tauhid, masalah tasawuf dengan tingkatan yang paling tinggi kepada orang awam, jangan. Akhirnya mereka menjadi zindik. Nggak seperti itu. Tapi <tip> ho <hum> ala gadri muqulihim. Hendaknya kita itu ajak mereka itu berdiskusi Dengan kadar akal mereka Akal mereka sampai sini Udah sampai situ aja kita bicara sama mereka Terus kalau begitu gimana Ya kamu harus belajar banyak kepadaku. aku eh, coba saya uji dulu kamu Baik siap Kamu sekarang pergi ke pasar Kamu belikan Keperluanku Di pasar sana Baik dan kamu perhatikan setiap apa yang kejadian-kejadian yang terjadi pada kamu dan di sekitar kamu kamu perhatikan benar dan ceritakan padaku nanti baik guru katanya, berangkat dia di tengah perjalanan ada orang tua yang sedang mengangkut dengan punggungnya bukan dengan kuda, dengan punggungnya mengangkut apa? kayu bakar sudah bungkuk, tua rentah. Tiba-tiba datang seorang tentara yang masih muda, gagah. Kemudian, dia merampas kayunya. Sudah dirampas kayunya, orangnya ditendangnya. Sampai jatuh. Tidak cukup begitu, diinjak sama kudanya. Hei. Tapi tidak hmm. ya bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menolong orang tua itu. Terus dia jalan sampai ke pasar. Lalu membeli keperluan seperti yang diperintahkan. Dia balik ke tempat kiai itu. Akhirnya kiainya berkata, "Ha, kamu sudah datang, Gal? Iya. Tidakkah kamu melihat sesuatu yang terjadi? Kejadian-kejadian yang aneh, Gal? Iya. Apa itu? Ada orang tua bawa kayu bakar, orangnya sudah bungkuk-bungkuk, sudah tua ini. Kemudian datang anak muda, kemudian merampas kayu itu, dipukulnya dengan gagang pedangnya, kemudian ditendangnya, lalu diinjak sama kaki kudanya. Kejam sekali itu orang. Dia bercerita kepada gurunya. Maka dia bertanya, gurunya berkata, kalau Somba sekarang ini kamu aku berikan Ismur al apa yang kamu lakukan? Kata dia, aku akan doakan semoga tentara itu dalam keadaan mati sengsara. Dibalas Allah Ta'ala saat itu juga. Maka si kiai itu tertawa. Bagaimana kamu akan belajar Ismullullah Adham? Taukah kamu orang tua itu? Berarti tidak, itu adalah guruku dalam Ismullullah Adham. Orang tua itu adalah guruku dalam Ismullullah Adham. Hmm. Tapi lihat ya, dia guruku. Berarti apa? Dia suruh belajar Ismullullah Adham. Tapi lihat, kenapa dia tidak minta sama Allah Ta'ala? Karena dia sudah sampai kepada hamba-hamba mutaslim. Apa itu hamba mutaslim? Menyerahkan segala usaha, segala upaya hanya kepada Allah. Mau berusaha? Enggak. Mau upaya? Enggak, kecuali ke Allah yang berhendak. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihi ketika datang Jibril dan dia berkata kepada Ibrahim ketika dia itu akan dilemparkan ke dalam kobaran api di saat itulah kemudian Jibril datang dan menawarkan dirinya kepada seorang si Ibrahim, Galiah Ibrahim engkau membutuhkan pertolongan dariku apa jawaban dia, kalau darimu tidak kalau dari Allah, iya maka seorang Jibril mengatakan kalau begitu minta kepada Allah, mau mahnu pada Allah ini saat-saat yang penting. Nanti lagi dia akan dimasukkan ke dalamnya. Saya Jibril dari sakit-sakitnya kepada Ibrahim, dia nggak mau kehilangan Saya Ibrahim. Mohon kepada Allah. Apa jawapannya Saya Ibrahim? Apakah dia tidak mengetahui dengan keadaanku? Tentunya dia tahu. Ah, cukup. Asalkan dia tahu, dia pasti tahu. Apa yang harus dia lakukan untukku? Tuh. Ini tingkatkan keimanan yang sangat luar biasa jadi sampai ada penentangan sedikit pun dalam hati dengan sesuatu yang ditentukan Allah itu berarti sudah magamu tasrimnya sudah berkurang sehingga lihat bagaimana kok sidanya Allah haddad kot kafani ilmu rabbi min su'ali wahdiyari Faham? jadi kot kafani ilmu rabbi min su'ali wahdiyari memang kita diperintahkan untuk berdoa Nabi Ibrahim selalu berdoa tapi di saat-saat yang semacam itu dia sangat yakin kepada Allah Ta'ala bahasanya Allah Ta'ala sangat tahu dengan apa yang akan terjadi dan Allah Ta'ala sudah mempersiapkan sudah merencanakan ini yang terjadi begini-begini dia tenang sama sekali, tidak ada rasa takut nah itu Sayyidatuna Asia yang di dalam Al-Quran diceritakan waqa'ala rajulan mu'minun min Ali fir'aun yatumu imanahu ayo nah, teruskan dengan hafal Qur'an ni saya tak faham sampai disitu doang dan berkata salah seorang daripada keluarga fir'aun yang dia itu tahu faham tapi dia itu menyimpan keimanannya siapa dia? Sayyidatuna Asya. Istrinya siapa? Fir'aun. Yang nantinya di surga istrinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Walaupun Fir'aun itu mengawininya. Sinan Asya itu wanita yang cantik. Sabar. Ahlaknya baik. Budi pekeratinya luhur. Tapi kesiannya. Bukan sayangnya. Kesiannya. Fir'aun itu tidak bisa tidak aktif. impoten. Nah, jadi saya Asia Dalam keadaan meninggalkan dunia yang fana ini Dalam keadaan masih perawan Nanti akan menjadi isinya Nabi Muhammad SAW Dalam keadaan perawan masih. Saya, ah, dia mengatakan Kenapa kau bunuh dia Siapa yang berbunuh itu Tukang sisir Namanya Masih Masita Masita itu Dia ketika jatuh maka dia menyebut nama Allah ketika menyisir dia baca Bismillah kedengaran oleh Fir'aun nah, apakah kamu punya Tuhan selain aku? dia ngaku kalau, kalau begitu siapkan penggorengan tahu penggorengan kan? yang biasanya kamu gunakan untuk goreng mie goreng itu loh penuhkan minyaknya penuh minyak Penggorengan yang besar, kemudian dia dengan bayinya itu, punya bayi kebetulan, dikatakan kepadanya, ayo, kamu bertobat kepadaku, katanya Firaun, dan kembali menyembahku, atau engkau akan aku masukkan ke dalam penggorengan itu nah dia itu agak ragu-ragu untuk masuk ke dalam penggorengan itu karena apa bukan karena dirinya karena anaknya itu yang kecil tuh lihat bagaimana kasih ibu yang tanpa tanpa pamrih nggak bisa dibalas dia kepikiran apa katanya anaknya yang masih kecil masih kecil masih orot masih merah dia bisa bicara bu masuklah bawalah aku ke dalam surga bersamamu Memang, anak kecil bisa bicara Am. Tapi Firman mengatakan, ha itu tanda kebesaran ku buat aku Tuhan. Padahal ngomongnya kan sebaliknya. Sian, the ha. lion. Jadi kadang-kadang kayak -kadang gitu, gitu. Jadi dari sengkem bodohnya sampai dia itu nggak ngeri apa yang terjadi itu nggak ngeri, gitu. <sih> Maka ketika dia itu sudah akan memasukkan. karena dia itu tetap merasa bahwasanya Tuhannya adalah Allah Ta'ala maka saya mengatakan kepada Fir'aun kenapa engkau bunuh dia, dia hanya mengatakan itu jadi kenapa dia tidak ada rasa takut sama sekali, karena dia yakin itu bukan tempat yang panas itu adalah tempat yang sangat sejuk itu keyakinannya seorang kalau sudah tingkatan keimanannya itu sampai kepada maugamu taslim Nah, makanya biasakan kamu itu untuk merasakan dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jalan ke sandung Allah yang berkehendak. Jangan sampai salahkan kursinya, salahkan ini. Oh, kurang ajar, pokoklah. Ngapain? Ngapain? Kursi tidak punya nyawa, ngapain? mungkin kalau dia bisa ngomong, eh, kok nyalakan gue sih? Karena aneh gitu loh kesanu kesanu sendiri kok marah marah. Kadang-kadang marahnya juga karena sombong gitu loh. Maranya karena sombong. Ada orang marah karena sombong, ah, kayak gini. Dia orangnya sombong. Jalan, nggak boleh jalan tuh sandung. Sandung kita kan kayak hina gitu loh. Apalagi tersungkur. <tuh> nah sehingga apa? Dia jalan, orang memperhatikan, Eh nggak tanya kesandung. Udah sering lihat itu. <tuh> Tapi dia sombong. Sudah lewat, padahal balik lagi. Yang nyebabkan sandung itu, injek-injek sama dia. <SILENGALAN> Mengacar ni lah. Ngomong-ngomong sendiri. Sudah di jalan. Kenapa? Dia perhatikan. Coba tidak dia perhatikan, dia tidak balik lagi. Dari sehingga sombongnya dia itu. Jatuh, untung tidak tersungkur. Fem, tapi subhanallah masih sombong dengan dia menyalakan tanah. Apa salahnya tanah? <SILENGALAN> <SILENGALAN> ya tidak hati-hati siapa. Ada lagi. Para yang sombong, sambat. Ya. Hem. Bukan tersandung. Tapi dia lagi nelfon Halo, no no jalan, ceduk. <tik> Hem. Loh, yang salah siapa? Kepalanya yang salah? Temboknya yang salah? Atau handphonenya yang salah? Ya dia sendiri. Ini enggak akhirnya apa? temboknya itu dipukul sama handphonenya nyepot. Ayo. Ah, Sudah yang dipukul kan? Dipukulkan? Pecah. Kena nih, Bro. Ininya, Pak. Bengkak. Langsung spontan itu. Tek tek tek drum and dance. Pukul. Pecah kan? Pecah. Dilihat Aku tidak hidup lagi, kurang aja, tolong berhenti lagi. <laughs> nah ini orang sombong namanya. Kenapa yang disalahin handphonenya? Kenapa tidak kepalanya pukul lagi aja hingga sarga, sarga kepalaku ini? Gitu loh. Atau temboknya dipukul. Atau datang ke manajernya, itu kan di... Di... Di mana di supermarket, di supermarket itu. Jadi di atas itu ada seperti tempatnya barang gitulah. Oh, Jadi dia marah-marah seperti itu gitu. Em, hmm. nah, itu ya maklum kalau anak itu bangga sama orang tuanya. Hmm. Jadi kok lembut banget gitu. Jadi mama tergubuh. Jadi mama tergubuh. Mem. Ah, jadi kalian harus faham bahwasanya segala yang Allah tentukan itu dengan dasar rahmat. Allah Taala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ingat kan? Bagaimana Allah mengungkapkan rasa kasih sayangnya Allah Taala kepada hambanya itu? Di mana suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat meneteskan air mata dan memegang dan mengusap mata mereka. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka apa yang membuat kalian menangis? Ini wahai Nabi kita tadi itu aku melihat, kami melihat ada seorang ibu yang terpisah dari anaknya maka kemudian ibu itu merasa khawatir karena ini dalam kancah peperangan ketika orang sedang berperang gitu, anaknya itu masuk ke dalam medan peperangan namanya anak kecil bisa jadi dia lari lalu kena sabetan pedang habis, namanya anak kecil dia tidak paham, dia tidak tahu mana yang bahaya mana yang bermanfaat sehingga Orang tua itu dalam keadaan, ibunya itu dalam keadaan khawatir yang sangat. Dia itu histeris, nangis, nangis, cari sambil cari, lari sani, lari sana, lari sini. Ya kan? Lari sana sampai. Eh. Nah, habis saya pegang-pegang tadi. Nah. Akhirnya apa? Si Ana juga begitu. Namanya juga anak kecil. Ngelihat kanan ada pedang, kiri pedang belakang pedang, dia takut tambah lari. Kan apa bahaya, kan? <Susuk> Akhirnya apa? Akhirnya? Suatu saat... Si ibu itu melihat Melihat kepada anaknya itu Keluar daripada kaca peperangan Kelihatan wakat dia lari Nah, anak dipanggil Ketika si anak itu melihat ibunya Maka dia juga Lari Sem Kemudian saling berlari di antara ibu sama anak. Jadi sesuatu kejadian yang sangat mengharukan. Di saat itulah kemudian kedua ibu dan anak itu saling berpelukan dan saling menangis. Fem, suatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Lihat bagaimana gembiranya sang ibu karena melihat anaknya dalam keadaan hidup sempurna tanpa ada goresan. Dan lihat bagaimana gembiranya Seorang anak ketika melihat ibunya Dan dia sekarang berada di dalam dekapan ibunya Sehingga gembira luar biasa Itulah yang menyebabkan kami menangis Wahai Nabi Apa jawab Nabi SAW Ketahui lah Bahwasanya Allah SWT itu Menyayangi kalian melebihi Daripada sayangnya ibu itu terhadap anaknya nah, gitu. Jadi kalian semua disayang Satu punya murid murid itu pintar cerdas gak seperti kalian suka goib gak pernah suka goib hadir terus akhirnya dapat suami keras dapat suami kurang bertanggung jawab kadang-kadang omongannya itu sangat menyakitkan dan menyayat hati begitu pula terkadang dia melakukan KDRT Femme ketika Ustaz mendengar sendiri darinya begitu pula dari orang tuanya tentang ceritanya itu, sedih sedih, tapi Ustaz yakin orang yang semacam dia itu diperlakukan oleh Allah SWT dengan sedemikian rupa pasti Allah SWT mempunyai suatu tujuan dan pasti sesuatu yang dirasakan itu sengsara, itu ada habisnya, ada selesainya ada akhirnya sama seperti bentuk dunia itu dalam keadaan bun, bundar, kadang-kadang di atas atau di atas itu punca, bentar lagi turun dan senang, gembira-gembira sampai puncanya senang di bawah. Nanti gitu lagi, terus begitu. Kejadian di dunia seperti itu. Jadi saya yakin orang ini bukan berarti dia itu dibenci Allah Taala tidak, tapi justru disayang. Nah, cuma sayangnya bagaimana? Sayangnya itu. Bentuknya itu berbeda. Bukan seperti yang kita harapkan. Kalau yang seperti kita harapkan. Maka tentunya. Ustadz ketika melihat di Abdul Rahman tadi. Dia main blender. Ustadz tidak larang. Berarti tidak sayang. Ustadz larang. Berarti sayang. Walaupun dia menangis. Walaupun dia menangis, Walaupun dia walaupun dia bertiak. Nah itu. Walaupun dia kesakitan. Walaupun dia kesakitan. Karena dipukul sama Ustadz. Nah gitu. Kenapa? Sayang Ustadz. Coba dia tahu Akibatnya itu akan terjadi apa Pasti dia akan berterima kasih Ustaz, kan? Nah itulah Yang kita itu sayangnya tidak tahu Hakikatnya sesuatu Allah yang mengetahuinya Nah oleh karena itu Maka belajarlah dari hal-hal yang kecil ketahuilah Tidak mungkin kita bergerak dengan suatu gerakan Tidak mungkin kita mendengarkan suatu ucapan Tidak mungkin kita merasakan suatu tindakan Apapun dan bagaimanapun, dimanapun Kecuali pasti Allah yang berkehendak Dan yang pasti kamu harus ingat Allah SWT berkehendak Untuk kamu yang terbaik Kamu lihatkan bagaimana ceritanya Nabi kita Muhammad SAW yang, yang oleh Allah Taala telah dijadikan Sebagai simbol Daripada Keteladanan Daripada segala hal Yang kalian harapkan maupun yang kalian Tidak harapkan ada pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW lebih gamblang lagi. Memberikan sebuah pengertian akan yang disebutkan tadi dalam hadisnya yang berbunyi. Iza gerantum musibatakum. Musibati. Kalau sumpah kalian bandingkan musibah kalian dengan musibahku, Maka kalian akan dapatkan musibah kalian tidak ada papanya. Apa dibanding musib baru nah, lihat bagaimana Nabi Muhammad Nabi Muhammad ketika dalam keadaan tersakiti dalam keadaan yang tidak mengenakkan. bukan Nabi Muhammad yang berterdiri, tapi orang lain ketika Nabi Muhammad masih ada dalam kandungan ayahnya Serina Abdullah pemuda yang sangat dicintai oleh Syedatuna Aminah Radiallahu Anha. Diambil nyawanya. Pemuda yang sangat tampan, nggak ada yang lebih tampan dari si Abdullah di Mekah pada waktu itu nggak ada. Seorang yang berperilaku baik, budinya luhur, sangat disayang oleh si Abdul Mutalib. Ternyata dia meninggal sebelum sempat melihat kepada putranya yang sudah dinanti-nantikan. Tinggal nunggu waktu aja satu bulan sebelum melahirkan 8 bulan kira-kira Nabi Muhammad dalam kandungan Syedatuna aminah. ketika terjadi itu semua malaikat yang sudah tahu dan menanti-nanti kelahirannya Nabi Muhammad berteriak, Ya Allah engkau awali kelahirannya dengan kesedihan mereka semua menangis dan berteriak kepada Allah Ya Allah ayah daripada kekasihmu yang engkau katakan kekasihmu sekarang engkau ambil juga nyawanya semua komplain di atas sana itu Tapi apa? Allah menjawab mereka Allah Ta'ala mengatakan Ini a'lamu malah Aku lebih tahu Bukan kalian lebih tahu, aku lebih tahu Aku yang menciptakan kalian semuanya Kalian itu aku ciptakan Berarti apa? Aku berikan memang ilmu Tapi sedikit Dibandingkan ada pengetahuan Allah yang banyak Jadi Setiap ciptaan itu, robot misalnya robot itu kan ada yang bisa berjalan ada yang bisa menari ada yang bisa ngomong ini, itu, dan sebagainya kan kenapa? tergantung kepada pembuatnya pembuatnya apa? kebutuhannya oh dia ngomong begini bahasa Indonesia bahasa Indonesia aja bisanya, bahasa Arab gak bisa oh bahasa Indonesia sama bahasa Arab bahasa Arab sama bahasa Indonesia aja bisa, bahasa Madura gak bisa ah apa? tidak disetting seperti itu nah itulah kita manusia ciptaannya Allah SWT gitu Lalu katanya Allah Taala menjawab Ini a'lamu malah la Akhirnya Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Kisahnya itu kan sangat menyedihkan. Pem diawali dengan lantunan syair yang disebutkan oleh ibunya di antaranya yang artinya kalau seumpama benar mimpi yang aku impikan wahai Muhammad Maka engkau, anakku, akan menjadi pemimpin daripada penduduk bumi ini. Apa itu mimpinya? Nabi Muhammad diimpikan ketika lahir itu membawa sebuah cahaya yang sangat terang derang, Sehingga tadinya gelap menjadi terang seperti siang hari. Sehingga ibunya itu mengetahui bahwasanya ini adalah suatu pertanda. Anaknya akan menjadi seorang yang besar. Maka dikatakan, kalau sumpahkan benar mimpi kuih Muhammad, engkau akan menjadi seorang yang besar, kelak. Dan pasti ayahmu akan bangga kepadanya, kepadamu. Diawali, diawali, sampai akhirnya dia meninggal. Ketika meninggal, Nabi Muhammad menangis. Ya, menangis. Tapi lebih lagi di sana. Di atas sana semuanya itu, berteriak komplain kepada Allah Ta'ala. Para malaikat semuanya. Kenapa? Merasa kasihan kepada Nabi Muhammad Umurnya 6 tahun ditinggal oleh ayahnya dan ibunya Padahal engkau bisa memberikan nyawa itu Kenapa engkau ambil juga ya Arab Mereka komplain kepada Allah Taala. Tidak pernah malaikat komplain Kecuali pada saat itu Untuk siapa? Nabi kita Muhammad Sampai mereka itu memberanikan diri Komplain Kenapa cintanya para malaikat kepada Nabi Muhammad Pada belum tercipta Atau belum di angkat sebagai nabi. Maka kemudian lagi-lagi Allah taala menjawabnya dengan perkataannya dengan firmannya nya innia'lamu la. Lalu kemudian diasuh siapa? Kakeknya, Syib Abdul Muthalib. 2 tahun bersama Syib Abdul Muthalib. 8 tahun umurnya meninggal dunia kakeknya. Baru teriak lagi lagi-lagi Allah SWT menjawabnya, Ini Allah SWT, aku lebih tahu. Sama seperti kalau Rahman itu menentang Ustaz, Kenapa sih kau dilarang? Aku kan punya hak sebagai anak. Misalnya, Kamu ngomong apa saja, Diplomasi atau tidak di diplomasi, Mau ngomong kasar, mau ngomong alus, Aku lebih tahu. Ini blender ini berbahaya, Kamu tidak tahu, disangkanya itu mainan puter-puter. Padahal itu bukan mainan, ada pisaunya, ada mata pisau itu itu kok tangan kamu masuk, habis Allah tahu kita gak tahu tapi yang pasti Allah itu akan menyediakan sesuatu untuk kita sama seperti apa? sama seperti kenikmatan yang bisa kita rasakan setelah kita merasa sakit sebelumnya ada gak kenikmatan yang bisa kita rasakan setelah kita sakit sebelumnya itulah kenikmatan yang akan kita dapatkan setelah kesusahan dan kesedihan Ayo coba Bisa digambarkan Ada sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan Setelah kita sakit sebelumnya Gampang mudah Dan itulah perumpamaan yang Allah akan Berikan kepada setiap orang Yang dampak terkena musibah Apa itu Ingat gak ketika kamu itu mulut kamu penuh Dengan sariawan Sakit semua kan Makan ini gak enak Makan itu gak enak Makan apa saja? Ya enak. Maka caranya supaya makan enak gimana? Ya diobati. Ada obat yang paling ampuh, enggak ada yang lebih dari itu. Apa itu? Albotil. albotil Caranya gimana? Masukkan teteskan dalam air, ya. Diaduk, minum, kumur. Hmm, gitu. Perinya gimana? Perinya gimana? Luar biasa, kan? Sakit luar biasa, peringnya. Tapi tahan, tahan, tahan, tahan. Dibuang. Bisa buang, kebal, kan? Ya, kan? Menjadi kebal. Makan manis, makan apa saja, habis itu enak, nggak? Bisa diatakan? Belajar dari hal-hal yang kecil, kamu belajar. Nah, di situlah Allah memberikan perumpamaan. Jadi, semua yang Allah tentukan itu yang terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu, belajar, ya, dari sekarang... Semua tindakan, semua ucapan yang kita hadapi, ternyata itu didasari dengan kelembutan Allah dan kasih sayangnya. Jadi usahakan, jangan pernah marah. Jangan pernah berubah. Tapi yang adalah adalah taslim, taslim, dan taslim. Pasrah kepada Allah SWT. Dan jangan khawatir. Oh, kau seka begini, nanti tambah jadi dia. Jangan khawatir. Nabi Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam hadisnya. Di mana beliau bersabda. Innal birro layabla. Wadzemba layunsa. Wadzayan layamut. Faf'al masyikta faqamata dinu. Sudah. Ketahuilah bahawa kebaikan tidak mungkin. Sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin. Dilupakan. Yang namanya zat maha menuntut balas. Tidak mungkin membiarkan. Kamu sudah tahu tiga hal itu silakan Lakukan apa saja. Mau zalimi Orang. Mau nyengsarakan orang, mau ngatain orang, mau nyakitin orang, mau nyurunduk orang, mau nyingkat orang. Mau apain saja orang serah. Tapi ingat, setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Pasti setiap sebab ada akibatnya. Apa akibatnya? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا bihi siapa yang melakukan suatu keburukan, suatu kezaliman, suatu kejahatan, maka pasti dia itu akan dibalas dengan kejahatan itu juga. Itu artinya kata Nabi Muhammad SAW. Al Jazeera min jinsil. Nah, jadi setiap perbuatan itu setimpal dengan perbuatannya. Kamu pernah memzalimi orang, kamu tak pernah merasakannya? Gimana rasanya sakitnya dizalimi itu? Ah, nanti kamu akan merasakan pembalasan Allah Ta'ala di saat itulah kamu katakan oh kayak gini sakitnya ya kalau aku tahu kayak begini aku enggak akan melakukannya kepada orang lain nah gitu nanti nah jadi semoga kita semuanya digampangkan dan dimudahkan Allah Ta'ala untuk berperilaku yang baik sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala dan semoga Allah tidak menadirkan untuk kita semuanya kecuali kebaikan dengan pahala yang begitu besar dengan ridho yang begitu lebar dengan jaringan pahala Allah yang begitu luas. Sehingga kita termasuk yang mendampingi kekasihnya. Sehingga kita termasuk yang dapat tinggal bersamanya. Sehingga kita termasuk mereka-mereka rombongan yang pertama. Melewati sirat dalam kecepatan kilat. Masuk dalam surga yang ada Nabi Muhammad SAW. Buat itu pula, ya Allah, engkau laksanakan yang kami mohonkan kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum Muslimin ini dimanapun mereka berada, apapun mazhabnya, apapun toriqahnya, Ya Allah, yang salah di antara mereka, kembalikan kepada jalan yang benar. Yang salah dalam akidahnya, kembalikan ke dalam akidah yang benar. Yang salah dalam perilakunya, tunjukkan perilaku yang benar. Yang sulit untuk berakhlak yang tidak baik, gampangkan dan mudahkan untuk mereka berakhlak yang baik. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemberi penerangan kepada mereka. Dan Ya Allah, sebelum kami berikan penerangan kepada mereka, maka terangilah hati mereka semuanya. Kami berkehendak mereka semuanya bersama kami dan seluruh kaum muslimin, dimanapun mereka berada karena mereka adalah saudara kami semuanya, Ya Allah. Sadarkan mereka dari segala macam kelalaian, dari segala macam kealpaan, dari segala macam yang menjauhkan mereka daripadamu, Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan rahmatMu. Jadikanlah hati kami termasuk hati yang bersih, kosong, tidak ada noda dan selalu menjadi curahan rahmatMu. Alhamdulillah. Wali kullin yatin solihah. Wa la minal sawa al fatihah. Ya Rabbana taraafna.